moderator 1 06,2 radiosteck teknologi Capsia SIAku. Pekerjaan. Baik, kita ketemu lagi di Kalisa Religia untuk hari ini Senin awal pekan 26 Desember 2014. Selamat sore, selamat menikmati sore yang masih lumayan panas. Sisa-sisa <laughs> matahari yang sejak tadi pagi, pagi mulai lengguyur Jakarta ya, jadi lumayan panas dan istirahatnya sudah hadir uh, narasumber kita. Selamat sore, Assalamualaikum uh, Bapak Dr. Ismail Amir Hamzah, MC. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. Baik, baik. Ya, ini kami lihat, apalagi ribu panjang, Pak. Iya, ribu ya, panjang, lumayan. <laughs> lumayan. <laughs> Tapi juga lumayan melelahkan. Iya. Yeah. Uh, badan dan dompet juga lumayan melelah, Pak. Tapi, ya. ribu <laughs> <Liburu> panjang, Pak. <nih. laughs> baik sore hari ini kita akan bicara tentang peran akhlak dalam Islam juga ya iya betul mas Alam iya iya uh, dan barangkali mungkin nanti sebelum kita uh, mulai tanya jawab dengan benar dengan sholat kita gitu ya di, di di rumah mungkin bisa kita awali dulu Alhamdulillah baik mas Alam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milah hamdulillah kalaulah puasa ilahilah wa masyaillah shayd muhammadu alaihi Pemirsa dan surat istang Di mana pun anda berada yang beramati Allah Dan juga Mas Alman di studio Patut kita ucapan syukur yang Tidak pernah putus atas Rahmat Allah Pada sore ini kita bisa bertemu lagi Di radio sayang kita Saya akan menyampaikan Satu topik Diskusi sore ini Yaitu Quran akhlak di dalam Islam kita tentu sudah sangat sadar bahwa akhlak memiliki satu kurang sentral di dalam pembina sebuah generasi. Bahkan ada satu jargon, kalau ingin menghancurkan satu bangsa, hancurkanlah akhlaknya, hancurkanlah akhlak generasi muda. Hmm, karena itu ini mungkin ada terkait dengan topik minggu lalu tentang kepribadian Islam. Jadi kita Patut mencari referensi dan tidak ada referensi yang lebih sahih daripada Allah dan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Swt sendiri sudah memuji bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang agung. Di dalam istilah akhlak itu sering dikenal tiga istilah. Yang pertama adalah akhlakul khasana yang kalau di bahasa Indonesia kan mungkin akhlak yang baik. Kemudian yang lebih lebih tinggi dari itu adalah akhlak korima hmm. atau akhlak yang mulia, karim mulia. Dan hmm. ada yang tingkatan yang lebih tinggi yaitu akhlak ulma, hmm. yaitu akhlak yang agung. Hmm. Nah sehingga ketika uh, Siti Aisyah sendiri istri beliau, Nabi Alaihi Wasallam itu ditanya bagaimanakah wahai Siti Aisyah akhlak dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jawaban Syed Aisah adalah akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah oleh sebab itu kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah SAW tidak ada cara kecuali kita membaca Al-Quran mempelajari Muhayyithi dan mengamalkan Insya kita akan bisa meniru akhlak Rasulullah. Maksudnya akhlak Rasulullah itu menembar dari Urusan individu bagaimana beliau bergaul dengan anak kecil loh. misalnya Sampai beliau itu bercanda dengan nenek-nenek Pernah ada satu cerita ini Pak Armai Ada seorang nenek-nenek tanya kepada Rasulullah Wahai oh, Rasulullah apakah saya masuk surga? Gitu. Wah nenek-nenek tidak -nenek masuk surga gitu. Langsung menangis ya. tuh nenek-nenek Aduh saya berarti apa namanya? Oh, ibadah saya selama ini berjumlah. Jangan sabar dulu, Nenek maksud saya. Nanti tuh Nenek tuh masuk surga, tapi tuh, gaya, gaya, gaya, <laughs> <Bumalai>. <laughs> jadi gadis remaja ya. lagi ya. lah. Jadi langsung ayo, langsung nggak jadi nangis dia langsung. <laughs> Wah ya terima kasih allah. saya semangat lagi ini. jangan operasi lagi <laughs> yeah, <itu>. aja. <laughs> <laughs> jadi banyak cerita bagaimana kesabaran Rasulullah ya. Dalam satu cerita dikatakan Rasulullah itu sering pergi ke masjid gitu ya. Kemudian ada orang Quresh yang masih kafir, itu selalu meludahi beliau hmm. di jalan dari Nabi Muhammad lewat ya rumahnya Loteng begitu rumah tinggal di Ludaijuh, hmm. siapa ini meludahi Bismillahirrahmanirrahim ya, Masya Allah terus, sampai dalam jangka waktu yang lama itu ya, <laughs> jadi langganan diludahi gitu Langganan <laughs> diludahi Nah, satu saat, <coughs> bila itu mesin itu kok gak ada yang meludahi gitu nah terus habis pulang dari masjid dia tanya nyari siapa Muhammad saya nyari orang yang mau di sini biasanya beludahi saya, saya. kok timben ini kak, mm. hari ini saya nggak diludahi ya. kan? terus oh beliau lagi ini sedang kaki hmm. nah di mana rumahnya itu di sebelah belakang lain terus ditegok lah gitu ditegok siapa saya Muhammad langganan kamu diludahi <sum things> <laughs> lah terus dia kaget dia sangat terharu. Masya Allah Muhammad kamu adalah orang yang selama ini selalu saya perlakukan dengan sangat kasar dengan sangat tidak saya rudah saya ini saya mencium kamu tapi ternyata ketika saya sakit belum ada yang nembak sama saya nih kamu adalah orang yang pertama yang menembak saya. Iya karena itu saya betul-betul beriman sekarang Belanggong memang adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung dan saya beriman sama su-islam. Nah, itu kisah-kisah bagaimana akhlak Rasulullah dan juga akhlak para sahabat. Hmm. Okay, karena itu, kalau kita sekarang membawa kepada kondisi saat ini, hmm. di mana generasi muda terutama, bahkan juga generasi tua, hmm. itu akhlak di dalam pergaulan, akhlak di dalam mereka berhubungan itu sudah sedemikian rusak hmm. ya, Sehingga Para jurudak lah, ini kemudian <coughs> menyimpulkan bahwa kalau mau memperbaiki satu masyarakat, satu negara, perbaikilah akhlaknya. Hmm, gitu. Nah ini satu poin yang yang menurut saya perlu dikritisi. Gitu. Karena memang ada pujian Rasul, pujian Allah kepada Rasulullah bahwa engkau wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Di dalam Al-Quran ada ayat hmm. seperti Bahkan dikatakan bahwa uh, Sesungguhnya aku mengutus engkau ya, Imnama bumi itu, diutam mimar makar iman akhlad Sesungguhnya aku Allah itu mengutus engkau wahai muhammad Tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak Karena itu, da'wah itu sering kemudian uh, ya, Kita seperti ini itu karena akhlaknya rusak Bangsa ini rusak karena akhlaknya rusak Sehingga kalau mau memperbaiki bangsa ini, ya perbaikilah akhlaknya. Akhlak itu sumbernya dari hati. Hatinya yang rusak, jadi hatinya itu yang harus diperbaiki. Nah, ini yang menurut saya uh, perlu dikritisi karena begini. Memang betul bahwa akhlak itu adalah pilar dari bangsa, tetapi sesungguhnya kalau kita pikirkan lebih mendalam, akhlak itu adalah sebuah uh, refleksi saja, sebuah efek dari... Sebuah tata aturan hmm. Tata aturan yang diterapkan Di dalam uh, Masyarakat itu hmm. Sehingga menurut saya yang lebih tepat uh, Ketika ingin Memperbaiki masyarakat Terutama masyarakat Indonesia Yang merupakan betul mayoritas Islam Itu bukan Memperbaiki akhlak Islamnya hmm. langsung menuju kepada akhlak tetapi mereka itu Menjadi tidak berakhlak Itu kan hmm. karena tata aturan Islam Yang harusnya bisa membentuk akhlak itu tidak diterapkan. Nah, sehingga akhirnya ya mereka mau tidak mau akan terbentuk oleh tata aturan yang tidak Islam itu akhirnya ujungnya akhlaknya menjadi tidak Islam. Contohnya misalnya <coughs> di dalam masalah berpakaian. Bagaimana seorang remaja muslim sekarang ini harus berjuang Sekedar untuk menggunakan pakaian muslim, yang sesungguhnya itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Yang wajar itu muslim. menjadi sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang begitu dia bisa melakukan itu seolah sudah membawakan karya besar di dalam agama. Padahal dia baru menjalankan sebuah perintah yang sesungguhnya di dalam agama. itu Perintah yang seharusnya tidak berat, tapi ketika masyarakat itu di televisi, di iklan-iklan, dimanapun bahwa modern itu identik dengan rog mini, Buk -buk. <laughs> Buk -buk. <laughs> maka seorang muslim, remaja muslim yang ingin sekedar menggunakan pakaian yang islami itu menjadi berat. Buk -buk. Itu, itu kan menunjukkan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang, yang tercetak, terbentuk oleh sebuah sistem atau aturan yang diterapkan di dalam masyarakat. Hmm. Nah, ketika di, di negeri kita itu tata aturan islam itu bahkan bukan diterapkan tetapi dihalang-halang ya. akhirnya yang terjadi ya akhlak-akhlak yang kurang islam ya, ya. ini bisa banyak sekali kasus kasus yang bisa kita jadikan sebagai argumentasi gitu. jadi misalnya menghargai orang tua ya. Ya. di dalam <coughs> khasanah Jawa itu ya. ada grip, ada tingkatan bahasa ya. Jadi kalau anak-anak dengan anak-anak itu menghukum, hmm. orang tua dengan anak-anak itu uh, boleh bahasanya menghukum. Tapi kalau anak-anak dengan orang tua dia harus halus. halus. Itu dalam satu sisi memang itu mungkin feudal ya. Hmm. Artinya. Tapi ada satu satu hal yang bisa kita ambil manfaatnya yaitu menghormati yang lebih tua. Hmm. Ya. Jadi anak muda menghormati yang lebih tua itu bisa ditentu dari situ. Nah, itu bagian dari ahok. Iya. Dan itu adalah bagian dari ahok. Ya. Hmm. Yang sekarang ketika kemudian bahasa Indonesia itu menjadi lebih lebih sering dipakai, bahasa Jawa itu bagaimanapun coba dipertahankan ya, ya tentu saja berat. Ya. Coba saja di SD nanti nilai yang paling tidak lah, bahasa Jawa, bahasa Jawa sedikit, <laughs> dah, bahasa, ya. padahal bahasa bapak ibunya orang Jawa <laughs> <laughs> ya saya sendiri juga merasakan itu masalah <laughs> saya orang Jawa ibu ya saya orang Jawa tapi saya di rumah bahasa Indonesia jadi itu bahasa Jawa <laughs> tiung gitu ya itu nggak ya. bisa ini ya karena tinggal di perumahan oh. ya sehingga kalau biasanya yang di kampung itu memang masih bahasa Jawa hmm. di perumahan ya kebanyakan sudah bahasa Indonesia, kita oh nggak ya, bisa nggak ya. ya, bisa ini. Jadi dia secara sponsor. Lah mm -hmm. Nah itu kemudian tadi, nilai menghormati orang tua. Sehingga itulah mm -hmm. yang itu. Sehingga kita ingin memperbaiki sebenarnya harus dilihat dulu. ya mm -hmm. Apakah itu sebab atau akibat. Yeah, ya. Ya. Pada tarhapan individu mungkin memang bisa dikatakan sebab. Tapi secara luas di masyarakat sebenarnya dia ada efek saja. Mm -hmm. Efek dari tata aturan yeah. yang mungkin terkait dengan sistem yang lebih besar, sistem pergaulan yang permisi, yang cenderung hedonis, yang apa-apa boleh, serba glamor oh, itu yang akhirnya membentuk begitu, oh, ya. mungkin sebagai pengantar ya, diskusi. Baiklah. <coughs> dan selamat ista. Juga nanti bisa kita bergabung dalam diskusi ini. Tema kita memang peran akhlak dalam Islam. Gitu. Tapi mungkin. Saya seandainya ada pertanyaan lain boleh, lah, boleh. Boleh boleh. Oke okay. ya, ya. Dan terusnya masih bersama dengan sumber kita, Dr. Sindi Amir Alzaini, sahabat kita. Baik, uh, sebelum kita break untuk bagian yang pertama, saya umumkan dulu, nomor uh, untuk layan SMS jalur interaktif itu ada di 0815 6893333. Ya, saya ulangi lagi, 0815 6893333 atau lewat telepon bisa juga di lima lima tujuh baik uh, tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan pale ya, tentang akhlak gitu ya yeah. jadi peran akhlak ini sangat sangat besar gitu yeah, dalam Islam gitu ya. tapi ngomong-ngomong saya juga pengen-pengen tahu lebih jauh nih ya, lah yeah. uh, apa saja peran akhlak gitu ya baik uh, dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat kita kan sempat disinggung juga tentang uh, Bahwa awak ini sudah rusak gitu yeah. uh, Sementara tadi juga sempat dikatakan bahwa Secara individu berbeda dengan uh, Sebagai sebuah kelompok masyarakat gitu. Begini Mas Alman Jadi ketika masyarakat itu Ada dua pilihan Yang pertama adalah diatur oleh Aturan-aturan Islam Yang kedua Diatur oleh Aturan-aturan yang sekuler, ya, yang memisahkan antara uh, agama dengan realita ya. Jadi aturan sekuler itu memandang agama itu cuma urusan di masjid Saya sering mendengar ungkapan bahwa agama itu kan masalah hubungan kita dengan Allah hmm. Itu masalah individu, itu masalah ya, ya, ya. bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita baik-baik sama Allah Di masjid lah, atau kalau yang muslim ya di tempat-tempat peribadatan mereka, itulah hmm. agama. Ketika kita bergaul di masyarakat, ketika berkomunikasi, berpolitik, berekonomi dan seterusnya, ya kita menggunakan nilai-nilai bersama yang kita cari bersama, hmm. nggak usah menggunakan nilai-nilai agama. Nah, Atau itu bahasa kerennya adalah pandangan sekuler, ya. sekulerisme yang memisahkan antara kalau oh, agama itu urusan pribadi, kalau urusan publik, urusan umum itu adalah kita cari nilai-nilai bersama nah, oleh karena itu nilai-nilai bersama itu kemudian berkembang berubah, yang dianggap benar adalah kemudian yang yang disepakati bersama benar sehingga ketika masyarakat itu menganggap bahwa tarolah berpakaian yang istilahnya tidak menutup aurot ya. seorang gadis atau seorang wanita menggunakan celana lemos waking ketika main badminton gitu. <laughs> dari celana pendek yang sangat pendek. Iya, ya karena itu umum akhirnya menjadi sesuatu yang baik. Nah. Padahal di dalam Islam itu ada tolok ukur sesuatu Lalu yang itu. baik. Itu adalah baik menurut Islam, menurut hmm. definisi dari Islam sendiri sesuatu itu buruk kalau Islam itu menyatakan buruk dan itu baku hmm. di dalam di dalam uh, definisi Islam tetapi Pertembangan yang terjadi adalah Itu kadang disebut kuno Karena hmm. itu Menurut saya Ketika akhlak ini sebenarnya Dari visi syariat Islam Oleh syariat Islam itu sebenarnya kan Ada akidah Yaitu sistem keyakinan kita Kepada Tuhan ya, Kepada Allah SWT Kemudian syariat Atau sistem aturan Bagaimana kita hidup Bagaimana kita berperilaku, artinya di dalam syariat Islam itu sendiri ada yang namanya perintah untuk berakhlak. Nah, hmm. Ketika seseorang itu berakhlak itu semata-mata karena dorongan manfaat saja. Saya menghormati orang tua karena yeah, kalau yeah. tidak saya dikucilkan itu hanya dorongan manfaat. Hmm. Nah mestinya seseorang berakhlak itu karena dorongan akidah hmm. Jadi saya sholat, kenapa sih seseorang yeah. sholat? Uang okay. oh, nggak dapat duit. <laughs> <Dikanya. sampai> gitu, ada yang sholat berhenti ada yang sinis kamu tuh sholat jengkang jengking kok yang nggak kayak kaya, -kaya? <supai <apa>? <supai> <supai> iya gitu. itu itu orang yang tidak paham bahwa seseorang sholat itu saya yakin ya yeah, itu semata-mata dorongan karena dia percaya bahwa ya, sebagai hamba sebagai orang yang agu Islam dia punya kewajiban nah ini sebenarnya bisa dibawa kepada akhlak. Okay. Jadi, kenapa sih kamu tidak mencuri? Ya, seseorang yang berakhlak dengan benar, dengan akal sehat, ya karena Allah Melawak. melarangnya. Hmm. Tapi yang hanya bermanfaat, ya saya tidak mencuri. Kalau nggak ada yang lihat. <laughs> Atau mendinglah saya tidak mencuri karena nanti kalau saya mencuri dipenjara. Jadi dia takut kepada polisi dapat kepada penjara. Dan yeah. seterusnya. Seperti ini tidak kuat, okay. akhlak seperti ini. Kenapa berbakti sama orang tua? ya? Saya kalau tidak berbakti, enggak enak. Dimarai, dan seterusnya. Mm -hmm. Padahal seharusnya adalah saya berbakti kepada orang tua, karena Allah menyuruh saya berbakti. Okay. Dan seterusnya. Seperti itu, yeah. itu akan membuat bangunan akhlak itu kuat. Mm -hmm. ya, tapi ketika dasarnya adalah manfaat, ya. Ya. jadi seorang berbuat begini karena manfaatnya begini ya. Ya. ya, tidak berbuat begini karena mudaratnya begini, ya, seorang tidak mabuk karena tahu dia minuman keras merusak jantung, hmm. merusak paru-paru, uh -huh. itu nilainya di dalam Islam rendah-rendah. Renda. Uh -huh. Seorang tidak mabuk karena Allah melarang, uh -huh. ya. Kalau saya tidak, kalau saya mabuk, Allah tumbuh. Ya. Nah, itu dasar tindakan seperti itu di dalam Islam. Setiap tindakan, termasuk dia berakhlak itu adalah dorongannya keyakinan. Dan itu akan membuat dia kokoh, ya. dia tidak ter, terumbang ambing oleh situasi yang senantiasa hmm. berubah. Gitu. Sehingga itu peran ya, bahwa di dalam Islam sendiri, Islam tuh menyuruh seseorang itu untuk berbuat adil. Ya. Untuk memegang amanah dan seterusnya, yang itu di dalam Islam kalimatnya harus ikhlas mata-matakan Allah. Hmm. Nah ikhlas ini ya. bukan berarti Tidak dibayar gitu. <laughs> ini ikhlas, tidak dibayar Bukan begitu Tapi yang namanya ikhlas itu uh, Kalau dia semata-mata Karena Allah dia akan tenang hmm. Karena pertama Allah jelas tidak butuh apapun Dia tidak butuh keikhlasan kita Tidak butuh amalan kita Tetapi kita yang akan mendapatkan Dari uh, logika Atau dari prinsip ikhlas itu. Seseorang misalnya dermawan Kalau dia ikhlas Wah tidak disebut nggak apa-apa, hmm. tidak diumumkan tidak ada yang tahu nggak apa-apa. Tapi begitu-begitu tidak eklas, wah nggak diumumin karena ya. <laughs> naik haji nggak ikhlas, nggak <laughs> dibilang <laughs> pak haji. <laughs> jadi kan dari kacer ini. Jadi, ya. <laughs> jadi ah, Akhlaknya Islam tadi adalah tidak bisa dipisah dari konsep hidanya, konsep yeah. sariannya. Itu tuh dipisah. Yang terjadi seperti sekarang ini sering fenomena apa namanya fenomena yang split personality ya, jadi seseorang itu rajin, naik haji, umroh, sering ya. ya. tapi kok suka nyakitin orang ya nah, itu oh, itu itu mungkin. ya <laughs> <laughs> itu sering <yang> kita jumpa <laughs> haji kok mau tambah pelit itu kan <laughs> ya, dari haji hatinya <laughs> <laughs> mungkinnya enggak <laughs> baiklah nggak dengan yang demikian bahwa eh, ahla itu sebenarnya memahami dan menanamkan dalam hati apa yang dilarang dan apa yang diperintah betul betul ah. ya. jadi E... sebenarnya aku entus sudah lebih dari itu .âm. jadi untuk misalnya apa ya namanya ada di dalam surat al muminun yang sudah kita tahu lagi kalau ada beruntunglah orang orang yang beriman halalinaufi sholati muhasimun yaitu orang yang khusus di dalam sholat kemudian halalinahum anilauhi mu rizun dan orang-orang yang meninggalkan melahui perkataan perbuatan yang tidak berguna. Oh, ya. Jadi, ke, ini sesuatu yang sangat luas. Nah. Ya. Tidak berguna, karena ini bisa sangat subjektif. Ya, ya. Misalnya, seharian main layang-layang, nggak -layang, <laughs> buang-buang waktu, <laughs> atau sehari main catur, uh -huh. itu mungkin bagi orang yang nggak suka, kan nggak berguna, kan? Ya, ya, ya. Tapi bagi yang hobi, itu bisa. Oh, bisa, ya. bisa Lepas, <laughs> ini kok mancing sampai antar kota ya, ya. cuma <tuk> mau mancing atau ikut klub apa klub apa. Ya, karena itu ini sebuah perkataan hmm. yang harus hati-hati, hmm. yang namanya perkataan dan perbuatan yang tidak berguna itu ya. seperti apa. Tetapi jelas Alquran mengatakan kalau kita bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, kita dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian <tuk> ada banyak ayat bagaimana kita harus berjalan dengan rendah hati, hmm. tidak sombong tidak uh, merasa dirinya besar. Oh, Terus itu ada, ada. itu sebenarnya di dalam konteks ayat-ayat itu itu adalah perintah-perintah gitu. Tapi kita sering uh, ya karena efek dakwah itu di, disampaikan dulu ini loh manfaatnya gitu. Hmm. Nah, sehingga dorongan yang ada kemudian dorongan masalah hmm. manfaat hmm. tadi hmm. dan itu memang paling sementara paling ini paling apa namanya paling mujarab gitu. Hmm. Tapi sebenarnya menjadi lemah kerongongan uh -huh. kekuatan itu begitu uh -huh. hmm, manfaatnya kelihatan nggak ada ya ditinggal uh -huh. tidak mendapatkan kita sering kan melihat seorang mungkin pernah saya lihat juga ini artis saja yang pernah satu masa itu dia tidak menggunakan pakaian muslim terus satu saat tertentu dia menggunakan uh -huh. dalam waktu yang lama jadi kita bersyukur ini artis ini sadar, sadar. <laughs> saya nggak perlu sebut ya nanti gipak nggak enak <laughs> tapi nggak tahu dia entah kecewa sama Tuhan atau gimana dilepas lagi sampai sekarang tidak dilepas lagi. <laughs> kalau ya saya nggak pernah kalau memperhatikan dunia artis mungkin tahu <laughs> saya saya tahu poni <laughs> <laughs> poni <Polori aja. Polori. laughs> <laughs> <laughs> baiklah eh, Pak Amir kita akan break dulu Pak Amir setengah yeah. jam jalan-jalan dan cepat istirahat eh, masih gabung di Camsarinya dan diskusi kita terbuka di line interaktif lewat line sms di 08156893333 untuk line sms atau line telpon 557747 bisa juga di line facebook terima kasih banyak buat Rizan yang sudah masuk di facebook nanti kita yang uh, ya dan selanjutnya kita bakal brief dulu dan menikmati satu yang muncul dari layan berikut ini.